Asyadu an la ilaha illallah Wuhdahu la syarika lah Wa asyadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladina amanu Taqullah haqqa tuqatihi Wa la tamutunna Illa wa antum muslimun Amma ba'ad Ibu ibu yang dipun Rahmatin dengan Allah Ibu ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rahimani wa rahimakun Allah kembali kita akan melanjutkan membaca sebuah karya tulis yang ditulis oleh Syekh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr yaitu tentang sifat-sifat seorang istri atau seorang wanita yang salihah. Pertemuan terakhir kita sampai halaman 30 dan 31 dari buku tersebut. Dimana di mana halaman di halaman-halaman itu syekh sedang membahas beberapa sifat yang terpuji bagi wanita dan beberapa sifat yang tercela bagi seorang wanita beliau menukil hadis yang diriwayatkan oleh al imam al bayhaki ketika rasul saw mengawali hadisnya dengan mengatakan Khairu Nisaikum Sebaik-baik Wanita kalian Sebaik-baik wanita Kemudian beliau menyebutkan Ciri-ciri wanita yang baik Dan melandasi sifat-sifat baik itu Dengan ketakwaan Artinya sifat itu tidak akan ada manfaatnya Kalau tidak dilandasi dengan ketakwaan Lembutnya dia memperbanyak anak, tidak bengisnya, membantu suami, semua adalah dalam rangka mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak ada manfaatnya kalau seorang wanita itu lembut, banyak anak, bantu suami, tapi tidak ada niatan mencari keridaan dari Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak melandasi sifat-sifat tadi dengan dorongan Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi prinsip seorang wanita salihah, Saya lembut karena diperintah Allah Saya memperbanyak keturunan Karena dicintai oleh Allah Saya tidak bengis kepada suami Tidak bengis kepada anaknya Karena saya diperintahkan oleh Allah Saya bantu suami Karena saya diperintahkan oleh Allah Ini sifat-sifat yang baik Kemudian Syekh sudah mulai membahas juga sifat-sifat yang buruk bagi seorang wanita. Dengan menukil juga hadis yang sama ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda wasyarru nisaikum. Wanita yang paling syarru. Wanita paling apa? Buruk. Adalah dikatakan di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa sifat yang pertama mutabar rijat suka pamer aurat pamer aurat dan perhiasannya aurat dan perhiasan yang menempel di atas auratnya pamer leher dan juga pamer kalungnya di atas lehernya kemudian keluar rumah pamer auratnya pamer betisnya pamer pahanya pamer rambutnya dan apa yang ada di atas rambutnya, ya, pamer lengannya, dan apa yang ada di lengannya, terus dan seterusnya. E, kemudian keluar rumah dengan kondisi seperti itu. Ini namanya mutabarijat. Ya, Berlenggok-lenggok di jalan, ya, genit, ya, dan yang lainnya. Kemudian juga, sifat yang buruk adalah al-mutakhayilat. Mutakhayilat itu sombong kesombongan ini berasal dari mana kemarin dibahas oleh Syekh bahwa kesombongan ini muncun diantaranya adalah karena dia berdandan ya jadi dengan dandanannya itulah yang mendorong dia untuk sombong dan meremehkan orang orang lain ya. karena biasanya berbanding lurus ya. kata Syekh. ya Erat sekali hubungannya Antara Pamer kecantikan Dengan kesombongan Itu erat sekali hubungannya Dan erat sekali hubungannya Dengan kesederhanaan Dan menutup aurat Dengan rasa malu Itu sangat erat sekali ya. Maka eh, Sifat yang buruk Adalah sifat sombong Bagi wanita yang terdorong oleh merasa dirinya e, lebih hebat dari yang lainnya. Maka kata Sheikh, maka se, se, seyubiyanya lah seharusnya seorang wanita itu. Mu, e, maka dia mengatakan, maka wanita yang muhtashimah, kita yang menjaga diri, menutup auratnya, itu mu'afamatun bil haya hatinya itu dipenuhi dengan rasa malu, seperti yang kemarin kita e, sampaikan contoh yang sederhana kalau orang yang sudah terbiasa terbuka auratnya ya, maka dia santai saja auratnya dilihat oleh orang, bahkan mungkin merasa bangga kalau orang itu ya, jakunnya turun, turun naik turun jakun Jakun niku napa iki. Apa namanya? kalau menjing. kalau menjing. kalau menjing konjane jair kencur apa apa itu. Kolom menjing ini jakun yang ada di leher laki-laki. Bahkan sebagian wanita itu merasa senang kalau laki-laki tergoda dengan walialillahi. Nauzubillahi minzalik. Dan ini laki-laki yang bukan suaminya. Adapun suami kemudian sampai tergoda istri prestasi, ya, prestasi ya. luar biasa kasih piala itu wanita itu. Ya. <tapi>, Tapi kalau yang tergoda adalah laki-laki lain, nah udh Nah yang terbiasa membuka aurat bahkan dia sengaja membuat orang takjub dengan auratnya, dengan gerakan-gerakannya itu rasa malunya hilang. Rasanya merasa malunya hilang. Waliyadubillah. Beda dengan wanita yang biasa menutup aurat. Jangankan tersingkap tubuhnya bagian aurat yang apa namanya, mukallabah misalnya, aurat besarnya. Hanya ujung-ujung tubuhnya tersingkap saja rasanya risih. Ya, malu. Nah, sebab itu ya dia berusaha menutupi auratnya dan seterusnya. Nah, ini beda sekali sikap yang diakibatkan uh, karena dandanan, karena dandanan. Oleh sebab itu penampilan lahir itu sangat berpengaruh dalam kondisi apa? Batin. Ya. Penampilan lahiriah itu berpengaruh kepada kondisi apa? Batin, kondisi hati. Semakin seorang wanita itu menutup auratnya, semakin dia rasa malunya semakin sederhana dia dalam berpakaian semakin dia tawaduk di hadapan orang lain nah, walihada kita lanjutkan halaman ke 31 akhir walihada wasafa mangkana kadalika bi anha syarrun nisa oleh sebab itu Rasul S.A.W mengatakan menjuluki atau mengatakan memberi sifat wanita-wanita yang seperti itu yang hilang rasa malunya yang sombong yang suka berdandan ya keluar rumah pamer kecantikannya pamer auratnya dikatakan oleh Rasulullah Wasallam di anaha syarrun nisa, wanita-wanita yang syarru wanita-wanita ya, yang syarru jadi terpikir kata-kata syarru itu dari bahasa Arab ya. Dik saru, Dik. Ini buruk. Sesuatu yang saru. Saru. Wallah, saru mungkin harus ditutupi dari kata syar rahasia atau dari kata syar yang artinya buruk. Mungkin. Jadi terkadang bahasa Jawa memang diambil dari bahasa Arab atau sebaliknya ya. Hmm. Nah, ya. jadi syarru perbuatan itu adalah perbuatan yang syarruna, syarru syarru itu artinya buruk maka syarrunisa adalah wanita yang yang buruk, dengan sifat-sifatnya tadi mutabarrijat mutakhayilat wahunnal munafiqat wanita-wanita yang munafiqat juga ini adalah termasuk syarrunisa wanita yang buruk munafik, sama menampakkan keislaman bibirnya manis tapi hatinya bengis. Ya. bibirnya menampakkan persahabatan dengan Islam, dengan Syariat, tapi hatinya bengis terhadap Islam, terhadap Syariat. Itulah kondisi orang-orang e, munafik. Ya, Naudzubillahih mindalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari sifat kemunafikan. Nafik, ada dikata Nafiko Nafiko, Nafiko Nafiko Itu sejenis Hewan, hewan yang Hidupnya di dalam tanah Ngerong ya, Hidupnya itu ngerong ya. Ngerong dengan juru lemah Jadi kalau bikin rumah itu Di dalam tanah, kayak tikus Dan seterusnya Dia kalau punya rumah Bikin rumah Lubangnya dua Satu lubang untuk keluar masuknya dia Dibiarkan terbuka Satu lubang itu lubang apa? Lubang rahasia Lubang darurat Jadi Ditutupi dengan apa? Ranting-ranting Dengan batuan kecil Supaya kalau ada serangan dari Satu lubang yang biasa terlihat Itu dia bisa melarikan diri Lewat lubang yang Enain, biogro ogrok sekolah e, rong yang satu dia akan keluar dari lubang yang yang lain. Itulah munafik. Seperti itu kondisinya. Dia menampakkan satu kondisi tapi menyembunyikan apa? Kondisi yang lain. Sama munafik itu seperti itu. Wanita-wanita nah, yang munafikat demikian. Naudzubillahimin. Dari mereka adalah wanita yang menampakkan kecintaan dengan Islam bahkan menampakkan menjalankan syariat Islam tapi hatinya bencinya enggak kekol ketulungan kepada syariat Islam. Atau mungkin ada rasa benci pada sebagian syariat Islam walaupun zahirnya menampakkan suka ya wallahul bilahi mindani. Saya ini sebetulnya ada wanita mungkin mengatakan saya ini pakai dia pakai jilbab ya. Tapi kalau gak ada teman-temannya di dalam hatinya Atau ketemu dengan teman sejenis pendengki Mengatakan saya ini sebetulnya pakai jilbab ini udah bosan Sumut, ngerepoti ya. Dan seterusnya, dan seterusnya Maka Yang seperti ini ada sifat-sifat kemunafikan Dan tentu sifat ini bertingkat-tingkat ibu-ibu Bukan kok kemudian langsung Benci Islam semuanya, itu enggak. Ada kebencian Islam terhadap kepada sebagian Islam 1%, 2% pada syariat Islam dia benci, 3%. Berarti apa itu? Sifat munafiknya ya 1%, 2%, sampai bisa menjadi 100% na'udzubillahi min dalik. Munafik-munafik di zaman Rasul s.a.w. bahkan tidak menutup kemungkinan di zaman ini. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Dari sifat seperti ini. Masih ada orang-orang yang. Menampakkan keislaman. Menampakkan ikut menjalankan syariat Islam. Ajaran-ajaran Islam. Tapi hatinya. Mangkele. Orang ketulungan. Ya, hatinya itu sangat membenci. Maka hati-hati. Saya ingatkan kepada saya pribadi dan ibu-ibu sekalian ya, supaya tetap berhati-hati ya hati-hati dari uh, menerima syariat Islam itu hendaklah dengan jiwa dan dengan raga jiwa kita menerima raga kita juga menerima dan jangan sampai terlontar kata-kata benci ya nah, khawatirnya kita ada prosentase kemunafik Terima saja dulu Seperti orang misalnya Kalau laki-laki Itu diajarkan untuk Disyariatkan Untuk memelihara apa? Jenggot ya. Maka Terima saja bahwasanya jenggot itu adalah syariat Islam, ajaran Islam Masalah dia bisa mengerjakan Atau belum Itu urusan dia dengan Allah subhanahu Nah, ta Tapi ketika melihat dalil Ini dalilnya sudah ada Harus yakin di dalam hati Oh iya ternyata ini syariat Islam Aku mencintai syariat ini adapun pun prakteknya nah, Terserah dia eh, Terserah Allah ketika memberikan hidayah kepada orang tersebut ya. Itu masalah jenggot misalnya Kemudian ada lagi masalah celana Misalnya di atas mata kaki sama Ketika ada dalilnya terima Rasanya itu adalah syariat ya Dan jangan sampai Masalah urusan kakinya ternyata Atau celananya masih di bawah mata kaki Itu urusan dia dengan Allah Tapi jangan sampai terlontar kata Dan juga perasaan kebencian Kemudian kata Rasulullah SAW La adhulul jannata minhuna Illa mithlul ghorabil a'sam tidak wanita-wanita tersebut ya, tidak masuk ke dalam surga kaum wanita ini secara umum kaum wanita itu secara umum tidak masuk ke dalam surga illa mislun hurabil aqsam kecuali hanya seperti al-hurab al-aqsam al-hurab al-aqsam itu kemarin saya katakan apa burung gagak tapi yang spesiesnya langka. Burung gagak warnanya nopo? Hitam. Dari asalnya hitam, kemudian ceritanya dulu burung warnanya putih, kemudian kecemplung di apa? Cilakam jadi hitam. Ya, atau membakar apa terus jadi kebakar bulune jadi. Enggak, memang asalnya dari penciptaannya adalah apa? Hitam, ya. Burung gagak Warnanya hitam, mulai dari paruhnya Sampai kakinya ya, Hitam Sedikit wanita yang masuk ke dalam Surga Banyak yang masuk ke dalam neraka. Merahkausat, ini penghinaan Pada wanita atau bukan? Loh, bukan Ini sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan ini motivasi untuk kaum wanita Untuk berusaha Semaksimal mungkin Menjauhi sebab sebab masuknya seorang wanita ke dalam neraka dan berusaha untuk berusaha semaksimal mungkin masuk ke dalam surga, surga. Ya. kata Syekh Al-Durrazah maksud dari al-ghurabul aqsam burung gagak yang aqsam yang berparuh putih ya Ay, alladhi fi janahihi wa fi qadamihi Syai'un minal bayau Itu burung gagak yang di Dua sayapnya Atau di dua kakinya Atau di paruhnya ya, Juga ada Minal bayat ada warna putih Jadi ujung sayapnya ada putihnya Di kakinya juga warnanya putih Wa mata tushahidu al aqsam a'sam Bainal ghirbani suhmis suud Kapan kau bisa mendapatkan ada burung gagak yang seperti ini? Di antara gerombolan burung gagak yang banyak. Kata Syekh, kapan kita bisa menyaksikan burung ini? Kata Syekh, min andarin nadir. Sangat jarang sekali, kata beliau. Antajidal hurabal aqsam jarang sekali kau mendapatkan huruf yang aksam semacam ini fal ghalid biasanya antara al hurbana kullaha sudan sawadan mutakamilan fikuli ajazaiha kebanyakan kita mendapatkan yang namanya burung gagak semuanya hitam sempurna hirang tenteng kayak ayam apa Cemani ya. Pitik cemani Kalau pitik cemani itu sebaliknya malah Sebuah spesies yang Yang sangat apa Yang termasuk langka ya. Pitik cemani Fikuli aja ya. zaiha Sempurna hitam di seluruh Di sekujur tubuhnya Itu biasanya gagal ya. Maka jarang sekali yang namanya Wurab ala asam Fakaunuhu la yadkhulu aljannata minhunna illa mithlul ghurabil aqsam maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah masuk ke dalam surga dari kalangan wanita kecuali seperti burung gagak yang aqsam yang ada putih-putihnya fihi kinayatun di dalamnya ada gambaran an qillati man yadkhulul jannah tentang sedikitnya Ya, perumpamaan tentang sedikitnya Wanita yang masuk ke dalam Surga Minha ulai Anisa Dari wanita-wanita ter tersebut Ya Loh Ustaz nanti kalau saya gak masuk Surga lo terus suami saya ping. Sama siapa Nikah Di surganya Nanti bujang dong Ustaz Ibu gak usah menguatirkan suami ibu ya. Khawatirkan diri kita sen sendiri Suami ibu urusan suami ibu Masuk surga atau tidak masuk surga Usaha dia Ibu juga mengurusi diri sendiri Masuk surga atau tidak masuk surga Urusan ibu sendiri Jadi masing-masing beramal Berusaha untuk masuk ke dalam apa? Surga Sebagian memang ada, pasangan, istrinya masuk surga, suaminya malah melebu neraka. Nauzubillah min. Nah, siapa contohnya? Siapa? Istrinya Firaun. Istrinya Firaun masuk surga. Sementara Firaun kekal di dalam neraka. Gitu. Sebaliknya juga ada kok, Ustaz. Iya, ada. Siapa contohnya? Nabi Nuh. Nabi Nuh masuk surga. Istrinya masuk neraka. Berarti bujang. Nggak ada yang bujang dalam surga. Ibu tenang aja. Nggak usah mikirkan suami ibu. Kalau suami ibu masuk surga, Alhamdulillah, ibu masuk surga. Nanti ketemu lagi. Tapi kalau salah satu pasangannya yang nggak ketemu, satunya surga, satunya neraka, Nabi Nuh. Alhamdulillah Allah menjadikan kita dan keluarga kita Semuanya menjadi ahlul Jannah Allahumma Kalau memang salah satunya masuk neraka Misalnya eh, Suaminya masuk surga Istrinya masuk neraka Maka suaminya akan dinikahkan Dengan wanita-wanita yang tidak bersuami Di surga Cepul tonggoku Wah ya terserah Ya ya itu nanti di surga itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Di surga itu enggak ada yang bujang. Ya, enggak ada yang bujang. Al-Fatihah